Banyakan teman yang saya tanyai Misalkan, mas, tahu nggak artinya Hotel California punya lagu? Kebanyakan mereka bilang, oh saya suka lagunya. Saya sering dengar ya. Tapi artinya ya nggak terlalu tahu lah. Nah, kita sering sekali mendengarkan lagu hanya karena beatnya, iramanya. Tapi jarang mau melakukan riset lebih dalam tentang apa sebetulnya makna dari lagu itu. Lagu Hotel California adalah salah satu lagu yang paling terkenal oleh Eagle ya. Dan kebetulan saya ketika di San Francisco, itu naik di highway, sering kelihatan disebabkan latarannya saya namanya California Hotel. Saya pikir ini jangan-jangan asal muasal dari lagu itu. Saya turun ke bawah sempat saya potret-potret ya. Dan saya pikir lagi apakah iya atau bukan. Lalu saya lakukan riset di internet. Ternyata memang bukan. Sebetulnya lagu Hotel California lebih menunjukkan tentang hubungan manusia pada kehidupan di California, terutama ketika lagu ini dibuat tahun 80-an ya, di mana banyak sekali impian Amerika gitu ya, the American Dreams ketika Engel menulis lagu ini. Dua interpretasi umum tentang lagu ini, yang satu sering disebut orang tentang kokain di mana pada saat itu orang nyetun ya, minum apa namanya merokok dengan kokain. Sedangkan yang kedua adalah tentang perkawinan dan percintaan. Jadi dua latar belakang cerita dari Hotel California ini sangat menarik. Dia bilang bahwa this could be heaven or this could be hell, bahwa ini bisa surga bisa saja neraka ya. Dan dia bilang you can check out anytime you like but you can never leave. Kamu bisa check out untuk keluar, untuk meninggalkan tapi kamu tidak pernah bisa benar-benar meninggalkannya. Kalau anda menyukai sebuah lagu, cobalah sekali-sekali meriset sebetulnya apa makna dibalik lagu ini. Ya. Lagu ini banyak yang bilang katanya lagu ini adalah tentang penjara, rumah sakit jiwa, acara pemujaan setan, yang sebetulnya sama sekali bukan. Lagu ini lebih merupakan tentang bagaimana Amerika di tahun 80-an penuh dengan impian-impian dan manusia-manusia itu menganggap sebagai hotel California karena California melambangkan Amerika dengan impian-impiannya dan lagu ini sangat mendalam dan mempunyai arti yang sedikit tidak mudah diteraba seperti kalau Anda melihat film Twilight Zone gitu ya. Jadi kita seperti tidak tahu tapi tidak jelas benar sebenarnya apa gitu ya. tapi sebenarnya lagu ini sangat menarik lagu-lagu lain yang mempunyai arti-arti yang sangat tidak pasti dan menarik seperti Stairway to Heaven-nya Led Zeppelin ataupun In the Air Tonight-nya Phil Collins ya sebuah kedalaman. Halaman yang kadang-kadang menarik untuk kita simak dan kita pelajari ketika kita menikmati lagu-lagu itu. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantuso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Facebook dan Twitter saya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda.